nggak ada penafsiran ulama seperti itu, nggak ada di mana tuh penafsiran ulama seperti ini. Ini menunjukkan kejadian pada hari kiamat nanti. Ah. Iya tahu anamal. Mereka tafsirkan ini membuktikan bahwa bumi itu berputar. Iya. Terus? Iya. Perjalanan Apa yang maksud perjalanan itu? Enggak maksudnya perjalanan apa Tafsiran saya ini yang apa Gunung yang bergerak Atau apa uh, Ini uh, ditafsirkan Justru oleh mereka Menunjukkan bahwa Bumi ini berputar Mengelilingi matahari Mungkin ada tafsiran yang baru Seperti itu Teruslah